lagu yang terbaru. Pernah dengerin DJ Gaga enggak? <laughs> Sama saya Gaga ya. Oke ya. Kita main TikTokan bareng-bareng spesial kembali bersama dengan Adela ya. Terbaru buat kamu semuanya. Kau telah berubah Kau membagi cinta Dengan dirinya Aku yang terlupa Sumpul aku kecewa